biums liqti jakarta memurnikan akidah melebarkan syurga bismillahir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil ala ala alamin wa bihinal musta'inu ala umurid dunyaw wad din ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan Alhamdulillah iman yarhamani wa rahmatumullah Para pendengar radio muslim di mana Anda berada yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbul alamin kita kembali berjumpa di kesempatan kali ini dalam pertemuan yang ke-11 pembahasan mengenai fikih kesehatan kontemporer terkait puasa dan Ramadan yang semua kita bisa menjalankan Segala macam bentuk ibadah dan ketatan pada Allah Subhanahu Wataala, semua atas dasar nikmat, karunia dan kemurahan dari Allah Subhanahu Wataala. Sehingga betul kita untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu Wataala, agar senantiasa Allah menjaga nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, dan kemudian menambah nikmat lagi dengan nikmat yang lainnya. Kemudian tak lupa salam dan salam kita sampaikan kepada. Nabi kita, Tuhadan kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa risalah Islam ini Risalah yang sempurna, yang telah, yang terang dan jelas sehingga siapapun orang yang mau mengikuti apa yang beliau ajarkan, beliau kanjamin selamat sampai di akhirat kelak. Para pendengar, anda Muslim di manapun anda berada, Rohimani, Wahimaku Mu'allim. Di kesempatan kali ini Dalam pembahasan buku fikih kesehatan kontemporer terkait puasa dan Ramadan Karya Dr. Rehanul Bahrain MSc SPPK Taala, Kita masuk di sumber pembahasan hukum yang terkait dengan darah dan puasa Ya, Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Mengenai pembahasan fikih puasa kontemporer, kita sudah menyelesaikan eh, yang terkait dengan obat dan alat kedokteran, dan juga prosedur kedokteran. Kemudian, eh, kita juga telah membahas puasa dan manfaatnya dengan kesehatan. Kemudian yang kali ini kita akan membahas mengenai terkait dengan darah dan puasa. Beberapa hal yang akan disampaikan di sini adalah mengenai eh, darah dan puasa, yaitu terkait donor darah, apakah membatalkan puasa atau tidak, kemudian pengambilan sampel darah di laboratorium, ya dan seterusnya. kita masuk ke subbab berikutnya di halaman ke-59 e, donor darah, ya tidak membatalkan puasa, ya e, juga e, akan tapi yang menerima puasa, e, yang menerima transfusi darah akan membatalkan puasanya. Dia ya, membatalkan puasanya. Sebagian kaum muslimin ada yang beranggapan bahwa donor darah bisa membatalkan puasa. Namun, yang pendapat yang paling kuat ya, yaitu donor darah tidak membatalkan puasa. Adapun menerima transfusi darah, maka ini menyebabkan batalnya puasa. Donor tidak membatalkan puasa, kan tapi yang resipiennya yang yang membatalkan puasa. Memang terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama ya, di antara para kalangan ulama mengenai e, hal ini ya. Ya kita sembari juga menghormati perbedaan pendapat yang ada di sana, tapi kita e, dalam hal ini kita lebih memilih pendapat yang terkuat yaitu tidak membatalkan puasa. Ya, pendalilannya dikiaskan dengan berbekam, ya. sehingga kita akan erat kaitannya dengan berbekam. Apakah bekam itu sendiri membatalkan puasa atau tidak? Itu yang kita uh, perlu bahas di sini. Ya, sehingga pendalilannya nanti dikiaskan dengan berbekam yang menurut pendapat tekuwan, bekam tidaklah membatalkan puasa. Namun, para ulama khilaf dalam dua pendapat. Yang pertama, Puasa batal jika berbekam. Nah sementara kita ingin menggiaskan ya antara e, puasa itu ya terkait dengan donor darah. Apakah iya batal atau tidak kita ingin menggiaskan dengan berbekam. Sementara berbekam sendiri memang terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama puasa batal jika berbekam. Ini adalah pendapat Masjabah Nabilah, Ishab bin Rohawai, Ibn al-Muzir dan sebagian besar fuqoha ahli hadis. Dan ini menjadi pendapat Syekhul Islam Ida Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadilnya adalah Sabda Rasulullah Sallallahu SAW Aftarul hajimu wal mahjum Orang yang berbekam Yang membekam, yang melakukan prosedur bekam Dan yang dibekam itu puasanya batal. Ya. Sehingga memang kita jumpai di, di Buku-buku fikih karya ulama' Hanabilah ya. Memang mengatakan uh, bahawa Uh, puasa uh, berbekam atau hijama itu membatalkan puasa. Namun uh, perlu diketahui uh, kenapa kok orang yang membekam itu batal? Kan dia cuma melaksanakan, dia kan tidak tidak apa namanya tidak me mengambil darah itu ke dalam bagian dari dirinya, ya. Maksudnya tidak mengkonsumsi darah itu. Beda dengan yang berbekam karena mengeluarkan darah yang sangat banyak kemudian mungkin bisa menyebabkan lemas atau segala macamnya sehingga muncul hadis Rasulullah Sallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Majah dari ini ya dan Syaikh Albani mengatakan hadis ini Sahih ya e, akan tapi ya kalau berbekam dengan yang dilakukan sekarang itu tidak membatalkan puasa ya tidak membatalkan puasa bagi orang yang melakukan prosedur bekam Perlu kita ketahui bahwa bekam di zaman dahulu, di zaman dahulu itu dengan tanduk, ya. Jadi tanduk, e, mungkin semacam tanduk kerbau atau tanduk apa, ya. Kemudian e, di ujungnya dipotong sedikit, kemudian yang sudah disiapkan daerah titik untuk bekam, kemudian dihisap kuat-kuat oleh orang yang membekam, orang yang melakukan sesuatu bekam. Sehingga terkala menghisap darah tersebut kemungkinan ada darah yang masuk ke mulut dan tertelan ya karena hisapnya hisapannya sangat kuat sekali untuk menarik darah tersebut melewati lapisan kulit ya sehingga makanya e, apa namanya e, bekam keluarlah hadis Nabi ini bekam membatalkan bagi orang yang membekam dan yang dibekam adapun jika alat-alat yang terpisah di zaman sekarang ini sudah menggunakan teknik penghisapan khusus maka dan tidak lagi ini maka e, bekam tidak membatalkan untuk yang yang orang yang melakukan prosedur bekam namun membatalkan bagi orang yang dibekam menurut pendapat mazhab Hanafi dan beberapa ulama yang yang lainnya Adapun pendapat yang berikutnya puasa tidak batal jika berbekam ini adalah pendapat mazhab jumhur ulama salaf ya dan kharab ya, ulama sekarang ini pendapat yang lebih kuat dalam pandangan kami dengan alasan berikut ini yang pertama hadis tentang batan yang berbekam itu mansuk dihapuskan. Terdapat dewan hadis dari Syaidan bin Aus ya uh, disebutkan bahwa pada tahun penaklukan kota Mekah tepatnya tanggal ke-18 bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati seorang laki-laki yang sedang berbekam lalu beliau bersabda orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Lalu selanjutnya Ibnu bersama Beliau ya e, melaksarkan haji wada pada saat haji ini beliau berbekam dan dalam keadaan ihram dan juga beliau dalam keadaan berpuasa sehingga apabila tindakan Rasulullah SAW ini berbekam dilakukan di pada musim haji wada ya e, dan menunjukkan bahawa pada saat itu Rasul dalam keadaan berihram dan berpuasa beliau melakukan bekam ya hadis ini sahih dari Ibn Abbas, ya, maka ini menunjukkan bahwa hadis ini tindakan Rasulullah berbekam ini menjadi nasihat penghapus buat riwayat yang sebelumnya yang beliau pernah bersabda ketika melewati orang yang di, apa, yang sedang berbekam di bulan Ramadan pada tahun penaklukan kota Makkah karena setelah kejadian itu, ya, setelah Haji Wada, maka Nabi Alaihi Wasallam tidak lagi menjumpai Ramadan ya, Wallahu tak ana ya. Sehingga pendapat yang dikeluarkan di sini adalah ee, hadis tersebut, ya, menghapus menghapus buat hadis yang sebelumnya. Kemudian, sebagaimana yang kedua ada rukhsah keringanan mengenai bekam ya. Sebagaimana ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, rukhsah <Sessizuk> al-Nabi, rukhsah al-Nabi SAW, fil kubelati nisaa ini wal hijama. Nabi SAW memberikan keringanan rukhsah bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan berbekam ya hadis riwayat darul kuni dan nasai dalam al-kubroh e, syialbani dan irwa mengatakan bahwa semua riwayat hadis ini sitoh kan tapi dipersisikan apakah riwayatnya marfu sampai pada nabi ataukah mawkuf ya, sampai pada sahabat e, yang ketiga makruh hukumnya berbekam jika melemahkan badan ya sehingga dari hadis uh, Abu Said jelaslah bahwa hukum bekam ketika berpuasa itu tidak sampai pada haram ya. Ini yang dikuatkan oleh uh, dalam riwayat lain dalam sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya akuntum takrahu nahijamat al-shaim qalanlah apakah kalian uh, melakukan tidak menyukai bekam bagi orang yang berpuasa Anas berkata tidak illa min ajli abaf Ya, ke kecuali jika memang itu menyebabkan lemah, ya. Sehingga memang perlu ke kembali kondisi masing-masing apakah berbekam itu melemahkan orangnya yang yang dibekam apa tidak. Donor juga begitu, apakah nanti membuatkan lemahnya orang yang eh, mengeluarkan darahnya karena untuk donor apakah tidak. Ya, sehingga memang pendapat yang paling kuat adalah eh, donor tidak membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya ada pendapat yang berinci yaitu jika darah yang didonorkan dalam jumlah besar ketika kemudian e, kondisi tersebut memperlemah tubuh dan akhirnya kondisi itu akan membatalkan puasa ya. Jika darah yang didonorkan sedikit maka tidak membatalkan ya ini Syekh Fatuannya Syekh Usama Sulaiman yaitu dia ditanya beliau ditanya apa hukum menonorkan darah pada siang hari di bulan Ramadan beliau menjawab jika seorang menonorkan darahnya pada siang hari bulan Ramadan maka dari rinciannya, yang pertama jika didonorkan darahnya dalam jumlah yang besar dan memberikan pengaruh kelemahan pada tubuhnya, maka ini membatalkan puasa yang kedua, jika dalam jumlah kecil maka tidak membatalkan puasa namun kenyataannya bahwa orang yang melakukan donor darah tidak merasa lemah sekali ya, yang kita bisa tanyakan pada orang-orang yang sudah rutin melakukan donor darah ya. perasaan lemah itu mungkin e, bisa jadi karena cara-cara donor itu tidak dipenuhi semuanya karena kita ketika mau donor itu harus dilihat semua tekanan darahnya, hemoglobinnya bagaimana kemudian orangnya takut dengan darah atau tidak istirahat sebelumnya cukup atau tidak ya kemudian ada kondisi lain yang mungkin membuat badannya kurang fit dan seterusnya ya sehingga perlu diketahui terkadang orang yang mendonorkan darahnya merasa lebih segar dari sebelumnya bagi orang-orang yang sudah rutin ya Uh, beberapa orang yang melakukan donor darah pertama kali mungkin merasa agak lemah ya sedikit sedikit lebih lemah ya berdasarkan fakta ini ya maka uh, kita katakan donor darah tidak membatalkan puasa maka dalam rangka berhati-hati atau ihtiyaut maka sebaiknya donor dilakukan pada waktu malam hari misalnya ya setelah salat tarawih ya selain tubuh juga sudah segar karena mendapat makanan ya ini juga bisa dalam hal keluar dari persisian ulama wallahu alam tapi mungkin ketika mungkin darurat, ya, mungkin ada yang sangat membutuhkan, ya. Dan kita saat itu cocok golongan darahnya dan punya hubungan kekerabatan, ya, sehingga lebih diancurkan. Maka, e, berikan donor darah meskipun e, di keadaan siang hari, ya. InsyaAllah, penurut pendapat yang keluar tidak tidak e, membatalkan puasanya. Tapi kalau kita ingin sekedar, ya, berdonasi ya, dan membutuhkan darah dan tidak urgen, Ya, maka kita bisa berikan pada malam, malam hari dalam hal kekeluar dari pesisian ulama dan e, lebih meyakinkan bahawa tubuh kita dalam keadaan fit nantinya. Namun dalam hal ini menerima transfusi darah atau resepien transfusi darah itu membatalkan puasa. Ya, telah membatalkan puasa. Karena darah pada hakikatnya adalah tempat sehari-sehari makanan. Terutama pada bagian disebut dengan plasma darah. Ya, menerima darah sama hakikatnya dengan mendapatkan sehari-hari makan yang ini disamakan dengan makan dan minum yang membatalkan puasa. Menerima transfusi darah sebagaimana menerima infus sari-sari makanan, misalnya infus glukosa atau infus elektrolit. Hakikat menerima darah e, sama dengan makan dan minum karena ini adalah tujuan dari makan dan minum yaitu bisa memberikan sari-sari makanan ke tubuh ya melalui darah. Ya, bukti kita bisa lihat orang yang tidak makan dan minum selama beberapa hari karena penyakit yang ditanya tapi tetap setiap apa tetap dia bisa bertahan karena mendapat infus ya Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimallahu ma menjelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa suntikan atau infus yang bisa memberikan energi maka dan sehingga tidak membutuhkan makan dan minum jika dilakukan maka betul betulkan puasa walaupun hakikatnya bukan perbuatan memakan dan minum sebagaimana urf biasanya karena hal tersebut semakna dengan makan dan minum sehingga berlaku hukum makan dan minum Adapun suntikan atau infus tidak memberikan energi makanan, ya. Adapun suntikan infus yang tidak memberikan energi makanan, maka bukan termasuk Membatalkan puasa. Sama saja, ya. Mau disuntikan lewat otot atau lewat pembuluh darah atau lewat kulit, ya. Sama saja tidak membatalkan puasa. Walaupun mungkin, ya mungkin ada yang mendapati rasa di tenggorokannya sedikit, ya. Ini tidak membatalkan puasa karena tidak termasuk makan dan minum. Bukan pula sama dengan makan dan dan minum. Tidak teranggap uh, keberadaan rasa makanan di kerongkongan selain melalui makan dan minum. Uh, oleh karena itu, para ahli fikih berkata, seandainya dioleskan buah konzel, ya, buah yang sangat pahit yang digunakan untuk pemicu obat, uh, pemicu muntah bagi orang yang tertelan racun misalnya, di telapak kaki kemudian ia dapat dirasa di kerongkongannya, begitu pahit dan dia kemudian uh, terpicu untuk muntah, maka puasa tidak bah, batal sehingga meskipun rasa itu ada di tengkorongan tapi tidak ter teranggap sehingga kesimpulannya dari pembahasan mengenai hal ini ya donor darah tidak membatalkan puasa ya tidak membatalkan puasa meskipun yang lebih baik kita melakukan donor di malam hari dan menerima transfusi darah itu membatalkan puasa karena dikiaskan sama dengan e, perbuatan yang semakna dengan makan dan minum yaitu memberikan energi ke dalam tubuh melalui cairan darah yang ditransfusikan kemudian mengenai pengambilan sampel darah di laboratorium tidak membatalkan puasa, sebagaimana dengan donor ya ringkasnya, donor yang jumlahnya sangat banyak itu eh, tidak membatalkan puasa pengambilan sampel darahnya sekitar 5 cc, 10 cc dan dan itu tidak membatalkan puasa, karena jumlahnya lebih banyak daripada eh, apa eh, yang donor darah Pembahasan terkait ini, ya pengambilan sampel untuk laboratorium, eh, sama dengan mengeluarkan darah, ya. apakah membatalkan puasa atau tidak. Yang terkuat tidak membatalkan puasa, ya. kecuali jika memang sampai melemahkan badan, tapi ini ya satu pendapat saja dan ini sangat jarang terjadi. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, kembali dikihaskan dengan berbekam. Berbekam ya. tadi kita uraikan bahwa yang terkuat adalah tidak membatalkan puasa ya sehingga ya e, kita bisa katakan mm, bahwa mengambil sampel darah untuk laboratorium tidak membatalkan puasa ya karena hanya 5 sampai sepuluh cc saja untuk pemeriksaan tidak banyak banyak untuk donor tuh lebih banyak dan itu menurut pendapat yang terkuat tidak membatalkan puasa sihabul nasis bin basrohim allah pernah ditanya apa hukum orang yang diambil sedikit darahnya dari tangan kanannya sehingga ia dalam keadaan berpuasa Ya, sedangkan ini dalam ber, ber, keadaan berpuasa di bulan Ramadan Untuk tujuan pemeriksaan laboratorium Ya, kira-kira ya, jadi -kira diambil 10 cc Kata beliau pemeriksaan semacam ini tidak membatalkan puasa Bahkan di maafkan, ya, maafu, ya, dapat keringanan, Karena memang ada kebutuhan Bukan termasuk batalkan berpuasa yang diketahui Dalam rincian syariat yang suci ini Yaitu agama Islam Demikian juga Syekh Huthamin Wahai Mahallah berkata Pengambilan darah untuk pemeriksaan lab Tidak membatalkan puasa Ya dokter hanya butuh mengambil sedikit darah dari pasien untuk meriksanya Hal ini tidak membatalkan karena merupakan darah yang sedikit dan tidak berpengaruh terhadap badan Sebagian hal berbekam juga tidak berpengaruh Ya eh, apa berbekam tidak membatalkan puasa Hukum asalnya tetap sah puasanya Tidak bisa membatalkan kecuali dengan jalil syar'i Sehingga kesimpulannya pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan eh, laboratorium tidak membatalkan puasa. Fiddin, Allah wa eh, Kita sedikit membahas tentang persediaan persediaan stok darah di PMI yang menipis selama bulan Ramadan. Menipisnya persediaan stok kantong darah agak membuat petugas kesehatan dan mereka yang membutuhkan darah agak kerepotan. Darah umumnya sangat dibutuhkan di saat-saat darurat misalnya korban kecelakaan atau operasi darurat emergensi. Penyebabnya bisa jadi adanya anggapan bahawa donor darah membatalkan puasa dan pada malam hari, mereka yang ingin menonorkan darahnya tentu menyibukkan diri dengan kegiatan sholat tarawih di malam harinya. Sehingga siang puasa, malam hari terawih, ya, kapan mau donor. Begitu juga anggapan bahwa donor pua, darah darah, donor darah selama puasa bisa menyebabkan kelemahan. Dokter spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran FK eh, Universitas Indonesia, Dr. Ari Fahriel Sam, spesialis penyakit dalam, menilai rendahnya minat pendonor pada masa Ramadan tak lepas dari mitos yang berkembang di masyarakat. Bahawa donor darah saat puasa memperlemah kondisi tubuh. Bila tubuh lemah, besar kemungkinan batal puasa. Ya. Beliau katakan mitos ini tidak benar. Donor darah, darah saat puasa itu ada manfaat. Ya, sangat bermanfaat bagi kesehatan untuk penodorannya juga. Seperti penurunan untuk menurunkan berat badan, pembakaran kalori, tubuh memproduksi sel darah merah baru, dan jantung juga lebih sehat, ujarnya. Sebagaimana yang sudah kami bahas dalam pembahasan donor darah, yang memberikan donor darah tidak melatarkan puasa untuk menangani masalah ini perlu kerjasama antara pemerintah, tokoh agama dan tokoh kesehatan, tenaga kesehatan. Perlu ada sosialisasi dari pemerintah dibantu dengan tokoh agama dan eksekusi yang baik dari tenaga kesehatan ketika bertugas. Yang harapannya ini, ya, permasalahan terbatasnya stok darah selama bulan Ramadan ini tidak terjadi lagi sehingga membuat tenang para petugas medis dan keluarga pasien juga e, petugas medis bisa memberikan bantuan e, apa namanya medis khususnya kepada pasien ya sehingga kesimpulannya e, perlu sosialisasi yang baik menjelaskan bahwa donor darah itu tidak membatalkan puasa dan motivasi untuk tetap melakukan donor darah selama Ramadan terutama pada malam harinya setelah salat, salat tarawih Allahumma shalli wa Wahdahalihusohbi. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio Muslim di mana pun anda berada, telah kita selesaikan pembahasan sumpah mengenai puasa dan darah, iaitu uh, membahas seputar uh, antara puasa dengan transfusi darah dikaitkan dengan bekam, kemudian pemberian sampel untuk bulan Ramadhan labor, labor apa untuk pemeriksaan laboratorium dan juga e, bagaimana di sini motivasi untuk kita membantu saudara-saudara kita menjaga stok darah di PMI ya selama bulan Ramadan dengan cara kita sempatkan waktu e, apa namanya mendorongkan darah kita di di malam hari setelah Ramadan. ya mungkin ya sudah sesaat sebentar setengah jam satu jam ya tidak masalah